Beno masih bersama dengan Kembar elektron, di sini tentunya akan kami rekam masih tempat tabanan dan Lampung. Banyak sebuah tabanan terbaru. Injuk happy be berdua. -ber -ber.